Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh, ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar al Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersilaturahim di tempat yang berbahagia ini. Kita dapat pelaksanaan salat sunat eh salat wajib Zuhur berjamaah. Dan kali ini saya dapat tugas Menerangkan tentang e, Mencari nafkah Atau rizki yang barokah Nah sebelumnya kita lihat dulu Secara bahasa dulu ya Barokah Barokah itu secara Etimologi secara bahasa Itu bahasa Arab Artinya kenikmatan Tapi secara Eee istilah barokah itu adalah sesuatu yang banyak baik materi atau int materi yang membawa kepada kebaikan berkah ya. orang makan di warteg bisa bilang berkah makan di kristal jade bisa bilang berkah juga nikmatnya itu yang jadi berkah itu ya nah sekarang kita lihat mencari nafkah yang barokah Kita lihat deskripsi dulu di Indonesia nih. Di Quran disebutkan secara global ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-96. Allah berfirman di situ. Walau anna <Sessizia> ahlal qura amanu wataqau la fatakhna 'alaihim barakatum minas samai walad. walakin kadzabu Wahai kaum, dengan apa kamu yaksi? Dan sekiranya kamu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, saya tanya. Di kita Islam berapa persen? 87% Lihat di YouTube. Islam yang Qurani dan, dan yang hawa nafsu, banyak kan yang mana? Yang ikut-ikutan sama yang ikut Qur'an, banyak kan mana? Nah, kita lihat sekarang. Makanya begitu Qur'an tidak dipakai, dipilih-pilih ayatnya yang cocok dipakai ya, enggak. enggak. Apa kata Allah di situ? Kalau bertakwa diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, langit Dikasih hujan, berkah nggak kita? Tergantung berapa jam hujannya, ya. Hujan tiga jam kelar udah, ya. Oh, dari bumi, lihat tuh. Maaf, dibor sama kafir-kafir dari Amerika, Exxon segala macam nggak masalah ya. Begitu sama anak bangsa, gimana tuh? ceder, keluar apa tuh kemarin? Lah sampai sekarang enggak berhenti lo itu. Itu buat Allah Subhanahu wa taala kun, kun sebentar. Ini ada teraba pasti ini. Allah lebih benci kepada orang fasik daripada orang kafir. Fasik itu udah sahadat tapi dia enggak ikutin Allah, enggak ikutin Rasul. Ya. Allahu Akbar. Jadi kita udah lihat dari Quran satu udah kelihatan. Kita ini termasuk negara bahaya nih. 87 Ya, coba negara dengan hasil bumi terkaya Tapi masuk golongan negara miskin Bingung kan Ya, Kenapa yang miskinnya segelintir Itu dari Secara global Indonesia nya Gimana coba Saya besok ini berangkat ke Papua Yang ngundang bupatinya Katolik Kata si Umi ngapain ngundang ustad Kenapa gak ngundang pastor. Rakyat saya ini 80% Islam lagi berantem. Jadi harus ustaz yang mendamaikan katanya. Sama-sama Islam. Allahu Akbar. Ya? Sama-sama. Kalau kita paham dari Islam yang humble. Polite, smart, wise. Menyenangkan, kemudian sopan, cerdas dan bijaksana udah dapat itu kelar semua itu. Kita sekarang enggak bisa lihat perbedaan. Lu harus kayak gue, semuanya begitu kan sekarang. Ya. Allahu Akbar. Nah, kita lihat sekarang di hadis sahih An Abu Hurairah radhiyallahu khola Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubayyu lil mar'atu ma minkum am al halal am al haram. Bukhari Muslim. Untuk tersudul Allah akan datang suatu masa di mana manusia sudah tidak perduli lagi mendapatkan rizkinya dari yang halal atau dari yang haram. Udah kejadian belum, sekarang? Ya, baca Quran, sholat, zakat, puasa, haji, KPK, Cipinang. Tu, kenapa tuh? Allahu Akbar Sholatnya tidak merubah dia berarti sholatnya kan naik. Sholat kan disebutkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bapak Saudaraku kalau kita salat masih berbuat mungkar itu tandanya salatnya enggak naik gitu loh. Ya. Coba deh. Salat perbaiki dengan mengenal Allah. Ada yang kenal Allah ada yang enggak maksudnya? Makanya disebutin salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar di ayat lain disebutkan. Uh, di surat Al-Ankabut surat 29 ayat ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udluma uhiya ilaika minal kitab wa akimis salah Inas salata tanha anil fashya iwal munkar Al-Ayah Baca lah Al-Qur'an dan al-samatalah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari pembuatan keji dan mungkar. Coba diulang kalimat pertamanya Baca lah Al-Qur'an dan al-samatalah sholat Bapak suka baca Al-Qur'an? Kapan bacanya? abis sholat barusan disuruh apa tuh bacalah alquran dan dirikanlah sholat jadi mana dulu ah baca quran baca bacalah bahasa arabnya apa ikroh itu barusan utlu utlu sama ikroh itu beda ikroh itu bapak baca quran gak pakai artinya cuman baca makrot tajwid tapi kalau utlu kayak sekarang nih saya bacain Arabnya, diterjemah sama istri saya, si Umi diem, kenapa tuh diem? masuk orang yang masuk sama enggak lain ya. bapak, dua ayat yang bikin saya berhenti ke kota dulu tiap malam saya nongkrong di kota tuh Tahu enggak di mana? stadium jaman dulu satu wahuwa makum aina makum tum nih lengkapnya nih ayatnya yang bikin saya berhenti nih dengan dua ayat aja saya berhenti loh maksiat tuh yang pertama di surat Al-Hadid surat 57 ayat nomor 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal samawati wal arda fi sittati 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaljudhul fil adhi wa ma yakhruju samai wa ma ya'ruju ma'akum ayna wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya Apa yang terburuk dari langit dan apa yang lain di Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada Dan Allah maha melihat apa yang kamu percaya Stabilo itu yang terakhir itu Pak Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada Dia selalu melihat apa yang kamu kerjakan Saya baca ini sekali ceng tadinya tiap hari jadi weekend doang kesana tuh nawar dikit ya terus yang bikin saya berhenti total lama coba oh kita kan semua nih lagi on the way ini mau kemana nih ah baca Quran sholat jagat puasa haji pengen kemana tuh surga surga mah kejauhan tuh tanah kusir dulu tuh ya. oh kita lagi on the way pakai ways waysnya Quran nah nanti kan ini ada nomornya semua nih check out nih. Ya. Kita enggak tahu loh nomornya kapan. Cuman ada dua yang mindahin. Siapa kata Allah nih? Siapa yang mindahin kita ke alam barza yang nyabut nyawa kita siapa tuh? Malaikat. Nah, disuruh milih katanya. Di surat An-Nazi'at 79 ayat ke 1 dan ke 2 Allah ngasih pilihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazi'ati ghorq wa nazi'ati nasto. Gimana malaikat yang mencabut nyawa dengan keras? Jadi mamaikan yang mencabut jawar dengan lemah lembut. Mau yang mana? Ya ialah lemah lembut coba juga ya. Tergantung tempatnya. Lagi di sini sekarang nih, datang dicabut pasti lemah lembut. Di rumah Allah. Kalau lagi di Alexis yang mana yang datang? Baik-baik ya. Jangan jangan jadwal kita di sono berhenti udah saya itu. Takut saya. Ya, takut. Kenapa jangan-jangan jadwal saya enggak tahu. Belum lagi ayat Tadi pagi ada lagi satu lagi. lima udah jemaah saya selama 10 tahun saya jadi dai. Apa? Tidur enggak bangun lagi, tuh. Kita sementara yakin kalau tidur bangun ya? Yakin enggak? Yakin, pasang weker, tuh, ya. Yakin bangun. Ada satu ayatnya yang bilang kalau kamu tidur orang yang mati aku pegang kata Allah, nyawanya yang tidur aku pegang. Nanti paginya aku lepas siapa yang aku kendaki, aku tahan siapa yang aku kena. kebagian ditahan, ini udah dua nih. Jadi bapak nanti malam tidur jangan aman-aman lo, kayak tahu lo, kita ada jadwalnya lo. baik-baik ya, paling nggak alfa thah. Nah ini untuk menjadikan mindset kita ber beres, sehingga nanti lihat mencari nafkah kalau dalamnya udah beres, beres semua lo. Orang ingat mati itu jadi baik lo, betul nggak? Kalau lupa mati itu yang bahaya tuh. Bikin planning tahun 2020, gitu. wah masih asik-asik aja, nggak tahunya keluar. Dos ketimbang pohon mati kan kita nggak tahu. Ya lihat nih satu ayat yang terakhir meninggal itu dua hari lalu uh, apa orang tukang yoga sehat nggak tuh umurnya 34 tua bang nggak yang sebelumnya empat bulan lalu ini instruktur gym sehat nggak tuh perempuan, umur 35, udah tua belum tuh tidur gak bangun lagi suaminya nangis, ngelepon saya ustaz istri saya meninggal, tidur gak sakit gak apa langsung running textnya ada di saya az surah 39 cuma satu ayatnya nih ayatnya ke-42 A'udzubillahi minas syaitonir rajim Allahu yatawaffal anfusahina mawtihha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul ladzi qada ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatir Allah memenggam nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia menentang bagi Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan Semua manajemen itu terdapat tanda-tanda perusahaan -tanda Allah bagi kaum yang berpikir Ya pak, nanti malam bapak tidur nyawanya dipegang sama siapa? Sama Allah, paginya nanti dilepasin siapa yang aku kehendaki ditahan siapa yang aku kehendaki itu? Makanya Allah itu baik kita pengen ke surga, yang nganterin malaikat rahmat, malaikat rahmat itu datang waminal laili, seperti malam terakhir. Orang yang umurnya 40 ke atas tanpa alarm pasti bangun, betul nggak? Sebelum azan subuh, betul? Yang 40 ke atas, yang 25 enggak loh, ya makin senior makin nggak bisa tidur di situ, disuruh ketemu malaikat baik-baik itu, ya. Nah, disuruh sholat apa? tahajud, yang paling bagus berapa tahajud? al-qiyamulil masna masna, sholat malam itu kelipatan dua, tapi rasul mengerjakannya berapa? 8 tambah 3, 11, bapak banyak mana? 2 sama 11 pilihan, bapak. mau jalur cepat 11, 11, 11, bikin fondasi tiga hari berturut-turut nah, dalam mencari nafkah tadi dibilangin. sekarang udah banyak orang yang menghalalkan segala cara, betul gak? kekurangan apa tamak nih. Itu yang korupsi tuh miskin apa kaya tuh. Itulah setan. Ingat ya, setan milenium ini lebih lebih canggih daripada setan tahun 600. Sih. Setan yang dikoran itu setan tahun 600, kendaraannya nggak ada. Kalau sekarang masuk ke sosmed semua tuh. Ya. Nah, makanya Allah menyebutkan di surat Al-Layl 92. Ayat mulai ke, ayat keempat. Inna sayakum lasyata. Surat sembilan puluh dua ayat nomor empat. Semua usaha kamu memang beraneka Usaha kita sudah beda beda dikasih tahu nih. Ya, ada yang kerja jadi polisi, ya, ada yang jadi eh, apa pegawai negeri segala macam segala macam ada yang pengusaha. Allah bilang pekerjaan kamu beda beda. Tapi dikasih satu rule yang Uh, global ayat ke-5 6 7 8 -nya. Keterusan yang tadi ya. Altibillahi minasyaitonirrajim wa amman a'ta wa taqwa wasadaqa bil husna fasanyassiruho liyusra. Mangga barang siapa memberikan hartanya kepada Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik. Sudah. maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau keberhargaan satu ini cara global untuk mendapatkan kemudahan wa man aqta barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah membelanjakan untuk membeli sesuatu ia Allah senang ya beli teh manis senang Allah Beli, beli corona senang galah? Corona bir senang galah tu? Mulai kan ya? Ini mulai nih. Beli Coca-Cola gimana? Nah, karena manusia bertingkat, sudah ada yang nggak mau minum Coca-Cola. Produk kafir, sudah nggak mau minumnya teh air putih, air putih. Teh itu kalau lihat-lihat buatan siapa? Ali sampai ke situ, ya. Jadi membelanjakan sesuatu di jalan Allah, Allah senang. Man atau? ada mahfum khalafah di ilmu tafsir itu apa e, pemahaman terbalik jadi kalau membelanjakannya di jalan Allah mendapatkannya juga harus di jalan Allah tuh Bapak tahu enggak kalau dapat duit ini duit halal subahat atau haram tahu enggak tahu enggak Bapak misalnya duduk nih tiba-tiba karena kedudukan Bapak dikasih duit Pak supaya lancar nih 25 juta gimana nih? ini halal enggak Hah? Udah tahu ya? Nah, kalau udah tahu gimana ini? Simpan apa dibalikin? Enggak, soalnya ada sepupu saya. Yuk, katanya zakat itu mensucikan harta. Iya. Ini terus terang aja dia ke saya nih. Gua nih dapat uang panas nih 10M. 3M gue kasih masjid, yang 7M halal enggak? Kan? saya bilang Lu kasih 9M juga, 1 2 pakai tetap haram. Apa kata Allah? Ya ayuhan eh, Rasulullah, ya ayuhan nas, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Hai manusia, Allah itu baik dan bersih. Tidak menerima selain dari baik yang bersih. Tuh. Oh, korupsi itu yang tadi kalau 10 miliar, 9 miliar kasih masjid, satu dipakai halal enggak itu? Enggak bisa, ya. Jadi harus berani fight Susah lo itu lo. Saya ngejalanin satu aja. Ini kan semuanya hancurnya gara-gara makanan. Nih di surat uh, loncat dulu nih ke surat uh, Abasa 80. Yang bikin mindset orang rusak disebutkan di ayat 24-nya. A'udzubillahi <tik> minasyaitonirrajim. Eh surat Abasa ayat ke-24. Apa depannya, Mi? duril <tik> insanu illa illat'am. Maka adalah manusia itu memperhatikan perbangannya. Baik-baik eh, tu, duit yang dia beli dimakan, dikasih anak istri tu. Bukti nyata ada tu. Sahabat saya, ya Allah, bekas seorang terkenal lah pejabat, kaya raya, anaknya empat empatnya di London sekolahnya. Sekolahnya sekolah bagus, Cambridge. Tapi empat laki, dua laki-laki, dua perempuan yang dua kena heroin tuh, ya. Yang yang dua lagi perempuan pindah agama, nangis datang ke rumah saya. Gue bilang juga apa lo? Ya Islam tidak berbicara kuantitas lo, kualitas lo. Ya jadi bapak sekarang kalau nerima uang yang remang-remang subhat, gimana ya? Subhat itu tenang ke haram tuh berani nggak? Susah lo, makanya di kita tuh kenapa rusak? Umrnya rusak di kita? Ya, Umr berapa sih ini? Tiga juta berapa ya? itu negara terislami di dunia siapa? Dengan sistem pemerintahan yang 99 kafir, 1% Islam. New Zealand. New Zealand itu islami. Kenapa? Saya hitung itu cleaning service gajinya 14,5 dolar US per hari, eh dolar New Zealand. Keluar angka 24 juta lebih. Satu bulan cleaning service itu. Makanya enggak ada maling di sana. Penjara sepi di kita keluar satu, masuk lima tuh kan saya ngomong dakwah di Cipinang sama di, apa namanya lapas wadita waduh akbar, namanya bagus-bagus lagi serem saya ngelihat nama bagus tapi masuk penjara makanya saya disuruh ganti nama sama rektor saya, gak mau saya Pak Yuka ganti namanya yang islami biar cakep aduh pak bapak kalau ngelihat bus teguling, busnya cakep tulisannya aman abadi tapi teguling gimana tuh udah gak enak tuh urusannya ya Allah Bapak sekarang banyak, Aduh ya Allah namanya serem-serem. Terus teman saya lagi Ustad masuk sana coba, Allah Akbar Ustad ya Allah makanya kalau jadi Ustad Bapak kalau anda jadi Ustad udah pernah bandel, pernah kaya, pernah seleb baru beres terus. Kalau belum susah lu, udah tua jadi bandel tuh. Rasulnya yang dijual terus apa? Sunah Rasul kawin lagi, bibinya 4 Saya datangin tuh teman-teman saya, antum jangan downgrade Rasul baca di semua sirah nabawi. Rasul tidak pernah nikah sama Khadijah masih hidup, betul enggak? Tuh. Khadijah wafat 2 tahun menduda. Baca tuh. Setelah 2 tahun menduda baru nikah sama siapa? Saudah, umur 59, anaknya 6. Tuh, inget ya kalau mau nikah lagi, tiga syaratnya tuh ikut tadi. Istrinya mati dulu ya duda 2 tahun kalau ngomong sudah rasul loh ini nikahnya sama 59 tuh makanya orang dikandangi aja udah jangan bawa, -bawa rasul gitu. Teman-teman ya. saya sih bilang e, ente nontoin enggak benar. Ya. Saya enggak bisa nikah lagi, gue masih hidup tuh. Ya. Nah, jadi kita lihat begitu banyak orang yang tidak kenal rasul. Hawa nafsunya di atas dari hukum-hukum. Kembali ke tadi, makanan akan merusak. Bapak boleh lihat punya teman anaknya koruptor, lihat deh enggak ada yang beres tuh. Lihat hancur pola pikirnya semua. Kenapa? Makanan. Satu makanan membentuk darah yang haram-haram itu. Jadi ingat ya, Bapak kalau cari uang begitu ada yang subhat udah belajar, enggak akan susah nih. Potong sedikit ke surat Hud uh, 11 ayat nomor 6. Aundbillahi manasyai pan dorim Wahai mung dabatik fil ardi ila Allahirisuka, wajalah muma mustaqorohha, mustadawrah, kulum kita dibumi. Dan tidak satu pun mau bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijadikan penghuni rezekinya, biar mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang telah Allah Ya tidak ada satu makhluk melata termasuk kita manusia yang tidak dijamin rezekinya. Allah sudah tahu rumah dan tempat penyimpanannya. Maksudnya kalau nyari duitnya begini tempatnya di mana gitu loh. Menurut mufasir, e, jumhur mufasir. Dan itu semua sudah ditulis di Lauh Mahfuzh. Nah, kembali kepada tadi, Bapak ke surat e, 92 tadi yang ayat 5 6 7 itu kan satu pilihan. Barang siapa yang bert- e, membelanjakan dan mendapatkan uangnya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa, bertakwa itu taat seperti rasul dia percaya akan ada pembalasan akan aku mudahkan untuk mendapatkan kemudahan bener ini, kenapa saya ngalamin ya. nah ada yang opposite dari ini satu e, e, 8, 9, 10 nya Audzubillahi wa amman bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasan lil usra Dan ada orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu bertemu Allah serta mendustakan pahala yang agung maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesenangan atau kesesalan Allahu akbar Barang siapa yang pelit tuh pelit tuh macam-macam loh. pelit secara materi, duit ya ada yang pelit bersama pelit terhadap Allah terhadap Rasul udah tahu gak bisa tidur malam melek terus ya eh tahajudnya dua rakat mending kalau tahajud main game lagi terus ya atau chatting nah ini mulai pelit sama Allah nih ya. terus sholat suratnya pendek-pendek terus ya kan ada enam surat favorit saya survei itu ya enam surat favorit dari 98% dari 600 orang yang saya survei waktu saya bikin tesis Ada enam surat favorit. Itu terus tuh, itu pelit tuh. Al-Ikhlas, Falak Anas wal ina At-Tawin Kafirun, benar enggak? bener, Dari tahun berapa pakai surat itu coba? Nah, aslah, perbaikan, ya, ganti-ganti surat tuh. Nah, di sinilah kita lihat Barack siapa yang pelit katanya. Dan dia tidak merasa tidak butuh bantuan orang, orang yang butuh dia. Dia tidak takut kepada pembalasan Yaumul Hisab. Akan aku mudahkan untuk mendapatkan kesulitan. Ih, enak banget tuh. bentar bentar jadi susah, benar-benar jadi susah tuh. Itu global pertama ya. Jadi pilihan nih. Yang terakhir, global siapkan pertanyaan ya. Ah, uh, di surat Az-Zumar 35 ayat 29. Kita kan semua berniaga nih. Bapak kerja di kantor, kan lagi jual beli tuh. Skill dengan gaji, begitu kan? Ada yang dagang secara Secara tekstual Sekarang ada yang dagangnya dagang barang Ada yang dagangnya dagang skill, dagang tenaga Banyak, nah ini disebutkan Supaya kamu untung Ada caranya nih, silahkan dijalanin Benar ternyata lo Ayatnya ke-29 Innal ladina wa kitabullah Wa'akumassalatah Wa'akfaku mima razaknakau siraw Wa'alaniyatai yarjuna Tijarata lam tabur Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Atau al Qur'an Dan melaksanakan sholat Dan menginfalkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya Dengan diam-diam dan terang-terangan Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Bapak garansi Tidak akan rugi Allah tidak pernah menyelesaikan janji Coba dulu sekarang makanya orang yang selalu innal ladina yatlu yatlu itu tadi baca Quran tapi pakai artinya istiqamah orang yang membaca Quran dengan hati kan kalau Rasul takrir Quran ngerti kalau kita baca Quran enggak pakai translate enggak masuk sini loh ya salat juga sama Rasul ngerti kita enggak ngerti jadi masalah tuh ya sekarang yang diributin apa jari diributin dulu muter ini ya salaman diributin kusali direbutin, pegang deril islam, sholat diawali dari takwiratul islam, ditutup dengan, oh, udah di luar itu mau tonjok-tonjokan juga boleh ya. nah jadi, jangan direbutin sesuatu, kemarin kita terjebak kepada hal-hal yang furuk insyaallah direbutin SH sama SJ itu, ya betul, udah ngerti ya. belum artinya, insyaallah apa artinya jika Allah me mengizinkan, udah, kau udah ngerti SH, short, sama shin itu handicap bahasa Indonesia ke bahasa Arab tuh tesis saya kemarin, dosen satu Zal itu minta DZ yang satu minta ZH tuh, tese tuh dosen kan ya. bikin dua saya tuh nah ini, ini handicap aja kalau udah ngerti, gak usah diributin ya Allah, gara-gara insya Allah salaman kemarin apa namanya, buka kuasa tuh diributin sama apa tuh dari dulu buka kuasa apa Allahumma sudah puluhan tahun. Tuh. Satu tahun setengah kemarin datang. Apa itu? Sahabat dolamu waqsalatil uruh wa sallat al ashru insya Allah. Mulai setan masuk. Ini shahih itu do'if. Kan, ya. Ke dia. roadnya turun lagi. Ini diterima itu enggak. Tuh. Turun lagi. Ini masuk surga itu bid'ah. Masuk neraka. Jadi rame itu urusan itu. Kita deril Islam pegang. Baca doa. Hukum baca doa ketika buka puasa apa? sunnah, gak doa boleh gak? boleh, kalau kagak malu mah langsung minum gitu boleh ya cuman sunnah, ngapain diributin gitu loh Allahuakbar nah kita jangan terjebak sama yang begitu-begitu itu musuh islam yang bikin itu ya ingat loh, kita itu ada tingkatannya wali kulidha roh jatuh mimma amilu ada SMA, ada SMP, ada SD, ada PAUD, ada PhD beragama tuh lain-lain loh gak sama gak boleh saling menyalahkan boleh gak anak SMA seragamnya apa anak SMA? anak SD boleh gak anak SMA bilang ke anak SD lu mitah lu, pakai benih merah lu, boleh gak? terjadi sekarang, loh, orang harus kayak dia loh. ya. nah ini, jadi harus pakai ilmu wala taqfu ma laysanaka fihi ilm kamu jangan ngikutin sesuatu yang kamu gak punya ilmunya, kata Allah ya. nah sekarang bapak coba baca quran sebelum azan subuh, mulai besok nih ya supaya gak ruhi nih, harus ini dikerjain loh dari depan, sudah apa? Al Fatihah. Satu ayat pakai artinya. Bisa enggak tiga hari lulus? Enggak putus. Sebelum azan subuh jangan pindah-pindah tempatnya lo. Bapak baca Quran kalau sempat. Hidayahnya kalau sempat dari sana bener Enggak senang-senang apa tua tuh biasa aja tuh. Saya ngalamin dua tahun begitu ditanya bacanya kapan lo. Guru saya orang Australia bule, hafid tapi dia Sepuluh tahun tinggal di Mekah tuh. Dia lur cepat dia peragamanya Bapak dari kecil baca baca Quran Yus 30 udah masuk belum? Belum, tuh kan ada jalur cepat, jalur lambat, jalur mogok salah jalur beragama. <tuk> nah, jadi kita sekarang baca Quran, waakom <tuk> masalah, sholat seperti Rasul apa? Sholat seperti Rasul tuh berjamaah minimal al-fatihahnya dipahami dulu. Ada yang masuk ke sini sholat tuh, jangan loh waqar belum belanja kemana-mana itu nggak kengar turun loh garasinya tuh. Sekarang yang dihubungkan kunut. Satu tahun itu tua-tua saya damaikan baru beramil. Dibintaro. Wah, gak beres di imam ini. Kunut, bantah. Besoknya imam yang kunut, yang gak kunut bilang gak beres. Padahal kunut itu di Itidal itidal hukumnya apa? Sunnah. Di Arab ada. Sementara biar adim. Langsung Sementara biar ala. Gak dipakai. Boleh kalau lagi cepet-cepet. Ilmu lagi baliknya. ya Dan yang terakhir, ber memberbagi secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nah orang yang menjalankan ini tiga dia nggak akan rugi katanya. Baca Quran, sholat seperti Rasul, kemudian berinfak. Infak yang paling bagus apa? Infak yang yang bagus berapa? Yang hari-hari. Bapak mau nggak saya ajarin yang saya jalanin? Tiap hari. Jangan hari Jumat doang itu ya buat yang pelit itu. Dan Jumat saja, Jumat saja, kemis datang setan, ada perlu, tidak jadi Allah Allah. Tiap hari, dua ribu tidak masalah, tapi tiap hari istighawah, cobain deh Sesuatu, Allah menyukai amalan yang istighawah Ya, itu mungkin yang jalan saya, kita dapatkan, supaya kita tidak rugi dalam dagang, menurut Rasulullah S.W.T Baca Quran, dengan lima syarat tadi, sholat, kemudian berbagi Ya, Ada yang ditanyakan, silakan Ya ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mungkin bagian yang ini juga ya. Jadi pelanin saya kalau kita yang terlibat ini, ini apakah banyak orang yang melarang? Wah di bani. Ya ya. Saya diundang hampir sama semua bang udah nih. Ya. Cuman saya kasih keterangannya harus asap pezet yang bilang tidak boleh dia bilang apa bank itu riba Jangan salah dia pakai dalil surat 54 qamar ayat nomor 3 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wakatsabu watabatu ahwaahum wa kullun amrin mustaqir 54 ayat 3 qamar dan mereka mengesakan Allah dan mengikuti keimanannya pada rasul setiap urusan keadaan Kelar pakai ini. Zaman Rasul ada enggak? apa namanya? Bang. Ada? Enggak ada kan? Nah, orang tekstual pakai ini. Rasul tidak kerjakan tidak boleh. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa azahq inal minakum riba Ya hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkanlah riba disebutkan lagi haram riba nah kita di sekolah belajar asbabul buruj kenapa ayat riba itu turun jadi kalau yang tekstual benar, gak boleh riba tapi yang kontekstual dilihat dari aspek lain diturunkannya ayat ini karena ada dua pihak yang amalah. A, B, si A ini sampai bangkrut, habis karena riba diturunkanlah ayat itu tapi ayat berikutnya disebutkan walatadilmula tetlemu. Kalau tidak menzolimi dan tidak terzolimi, jadi masalah lain lagi tuh. Sekarang bapak mau nyicil mobil, beli Fortuner 500 juta nih, ya yeah. punya duit cash nggak punya, terus sepertiga gaji ada bisa nyicil 8 juta sebulan misalnya. Yang terzolimi siapa? Nggak ada kan? Menurut orang kontekstual, ini bukan riba Ini win-win solution Nah ini dua-duanya punya hujah Yang salah, lu harus kayak gue, itu yang salah tuh Ya kan ya Dimana-mana tuh, kayak kemarin Ya Allah CEO satu bank terkenal Ustadz Ternyata ibadah saya gak diterima selama ini ya Salat saya, baca Quran kata, kata siapa bu? Kata Ustadz yang bulan kemarin tuh kenapa bu saya dari dulu pakai pink skin tasnya itu kulit babi nah saya pengen manusia itu walaupun di tingkat TKSD PAUD dia tetap smart saya tanya dulu hingzil atau babi ibu tahunya haramnya diapain sih? dimakan ustad ibu tasnya digigit-gigit gak enggak lah ustad ya kalau enggak ya udah tapi adab bedakan atau hukum dengan adab ada kita tinggal di 87% Islam, ada kulit kambing, ada kulit sapi ngapain pakai kulit babi gitu kan? Kalaupun ibu pakai kulit babi, udah diam jadi omong-omong ini kulit babi kulit babi jadi rame malahan ya. Pulang dari situ nangis lagi satu sekretaris. Saya dari SD pakai apa? Etin Eigner nggak diterima sholatnya karena alkohol. Tuh harus dipinterin nih. Saya tanya ibu, hammer alkohol haramnya diapain? Yo, ibu makanya begini apa begini ya <tutuk ya? <tutuk ya? <yukil> ya begini ya udah diam terima kasih assalamualaikum inget lo jangan lebay lo kita banyak yang lebay lo ya kayak eh, sepupu saya juga lebay itu satu tuh sepupu second cousin dia jadi dari kecil di pesantren ternyata aneh lo orang itu ngundang saya di plase Indonesia yuk kalau bisa jadi ustad aneh kan lu sholat baru umur berapa loh sholat 40 sih baru sholat kan 39 tuh ulang tahun saya masih di stadium lantai 2 saya undang seakan-akan saya haram nggak mau datang di situ. Ketemu di sini lo jadi bisa ustad gimana nih? Hilang 9 tahun, nggak tahu. Pokoknya itu jalan Allah aja. Eh udah kelar makan dia mau ke toilet dibuka kalungnya dompet handphone. Ngapain lo? Bawa aja tuh. Gue mau ke toilet. Mau ke toilet nggak boleh dibawa. Kenapa emang? Baca tuh baca kalungnya ada tulisan Allah. Hmm, gitu dompet padilla yasin handphone ada Quran terus kemarin sore gitu ngomong di jalan terus mam sini palak lo ada al-fatihanya nggak ada al-ikhlas kanas ada palak lo taruh sini dulu luar kamar ada gile kalau enggak lo kencing nggak boleh masuk palak lo begini di luar Nah hadis aslinya kan kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تقولوا لفظ الله في jangan kamu melafadzkan nama Allah di jamban Lafadz, lafaz itu apa? Allah ngomong makanya keluar dari kamar mandi itu gubrana. Nah, Aku mohon ampun kepada engkau. Kak substitut dari Allah nggak boleh gubrana Allah. Nah ini karena dia nggak paham ikut-ikutan jadi begitu tuh Tinggalin semua dia ngajar loh tu orang kan diajarin begitu semua tuh Ya, jadi aneh iselangkan ya. Nah ini aneh ketika ilmunya tidak A sampai Z, ya gitu. Jadi bank tanya ke dalam, bapak masih enjoy kerja di bank jalanin. Tapi tahajud nanti lah malam-malam kalau nggak enjoy cari kerja dulu, jangan ponyol keluar ya. Ada yang keluar Allah yang atur kata siapa tuh ya. Disuruh babi aja disuruh makan boleh kok ya. Selama tidak ada makanan lain ya. Tu shaker shakernya stadium kan ngaji mas saya sebelum dibubarin tuh anaknya tiga ngaji di ustadz lain keluar Allah yang atur nanya ustadz keluar boleh tapi belum punya kerjaan, anak kamu berapa tiga coba begini asbabul huruf babi itu boleh dimakan kalau nggak ada makanan lain antum kerja di sini tapi cari kerja udah dapat walaupun lebih kecil keluar ah itu Islam yang ramadhil aladhan itu enggak galak-galak banget ya gitu ya. Jadi yang kerja di bank jangan takut. Kalau masih enjoy, tanya ke hati aja, masih enjoy jalanin. Enggak enjoy, cari kerjaan dulu baru keluar setelah dapat kerjaan. Jangan konyol gimana nanti semua. Ya, Islam enggak ngajarin gitu loh. Ya, mungkin gitu ya. Cukup. Mudah-mudahan ini kalau orang banknya banyak jadi enak. Saya banyak bicara di bank-bank, ya. Tapi detailing mungkin nanti ada. Mudah-mudahan api kita bahas ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi momen untuk memperbaiki diri dalam bermuamalah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu wa la ilaylanta astaghfiruka wa atuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.